Putri jangan menangis hapus air mata di wajah cantikmu Putri kepergianku tak akan lama tak Takkan mengerti Aku hentikan muat Putri, jangan menangis